السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وان اونس بالذين شروط الانفصالي والمسيات الماليه اياك لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد insyaallah wallahu a'lam wa sallam wabarakatuh. Terhormat Bapak dan Ibu hadirin sekalian, para Kita akan mulai mengkaji tentang Al-Hadis bi Kitab Sunnah dan Kitab Al-Tafsir Risalah Vladimir Dorista. Sebelumnya, kita minum sama usahakan so, selesaikan dalam satu tahun. Kitab ini kita akan usahakan selesai dalam satu tahun. Walaupun nanti saya banyak loncat, karena harus menyelesaikan dan poin-poin aja -poin yang yang akan saya sampaikan. Uh, Kait berita beredar di luar yang melalui ini, tapi saya akan mulai dari kita tahap. Setiap ulama fikih ketika menyebutkan tentang tohar, tohar itu ada dua macam, ada tohar dan tohar maknuiyah, dan tohar fisiad ini yang lebih banyak dibicarakan oleh ulama fikih. Tohar fisiad itu artinya tohar yang yang bisa diindra, yang bisa di, di, di apa namanya diukuran janda, yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dilihat, itu yang isi Adapun Adapun toharam ya, Itu toharam Membersihkan yang berkaitan dengan batin Dan ini lebih banyak dibicarakan Oleh ulama-ulama Tauhid Atau ulama-ulama Suluk Jadi kalau berkaitan dengan hati Itu lebih banyak ulama Tauhid Atau ulama suluk Yang e, lebih banyak berbicara tentang Tazkiyatunikus Tapi kalau berkaitan dengan Tazkiyatunikus Fisik, maka itu adalah lebih banyak toharo dalam arti fisik, maka itu lebih banyak dibicarakan oleh ulama-ulama. Dan tentunya toharo kalau dimasukkan dalam kitab fikih, yang dimasukkan adalah toharo isya. Adapun toharo secara bahasa itu artinya menato, penasahan menghias. Adapun toharo secara bahasa itu artinya ināṭah artinya bersih. Naṣāḥah artinya suci dari hadas-hadas. Oke. Al-hadas Al -hadas, hadas itu artinya sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Itu namanya hadas. Jadi artinya bahwa thaharah itu secara bahasa itu bersih. Adapun secara istilah, thaharah secara istilah adalah rukun hadas atau isyarat kinajis. Adalah mengangkat hadas Atau menghilangkan najis Jadi mengangkat hadas Atau menghilangkan Najis Hadas itu tadi apa? Hadas adalah Sesuatu yang menghalangi seorang itu melakukan Ibadah, itu namanya hadas Berarti mengangkat hadas adalah apa? Mengangkat uh, Sesuatu yang bisa menghalangi seorang itu Melakukan ibadah Hadas itu terbagi menjadi dua ada hadas kecil dan ada hadas besar Hadas kecil itu yang mewajibkan wudu Dan hadas besar artinya yang mewajibkan mandi Jadi segala perkara yang bisa mengalami seorang itu Melakukan ibadah baik itu hadas kecil maupun hadas besar Itu makna tohar Demikian juga makna tohar yang kedua adalah apa Berarti kalau rohul hadas Tadi ada dua ya Berarti apa? Wudu atau Mandi iaitulah yang disama hilang yang disama nak terhadap kecemasan atau misalnya awal disahutin najis atau menghidangkan nah, najis. Tapi itu pengertian dari tohar. Ada pun bab yang akan dibicarakan dalam bab toharah ini dalam kitab toharah itu ada banyak bab nah, di antaranya adalah bab air, bab najis, kemudian um, namanya, kemudian sunan wetro, eh, sunan wetro, kemudian nanti kita bab alkohol, mandi, ayamu, dan terakhir berkaitan dengan bab eh, darah haid dan darah emas. itu eh, poin-poin pembahasan di kitab Tuhar. Jadi kalau kurang lebih ada sembilan sembilan pembahasan sembilan pembahasan di kitab tohaf yaitu bab air bab najis bab e, tentang apa tadi sunnah minyak terol bejana kemudian menghilangkan e, e, ada pada buang hajat kemudian mandu mandi tayamum e, mengusap kemudian terakhir adalah e, bab tentang darah haid darah nifas itu kurang lebih ada Sembilan pembahasan Kita lihat yang pertama berkaitan dengan bab air Bab air Air ini kalau kita katakan air Air itu kalau dimutlakan itu adalah e, Semua yang keluar dari Jadi air, ya? kalau air itu orang sudah pahami bahwa itu namanya air Bahwa air yang sumbernya air itu ada dua Ada yang turun dari langit dan ada yang keluar dari bumi Adapun yang keluar yang turun dari langit itu ada tiga, yaitu hujan, salju dan angin. Adapun yang keluar dari bumi, yaitu adalah laut, sungai, mata air, sumur dan yang lainnya. Dan semua air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi, semuanya adalah apa? Semuanya adalah suci. Semuanya adalah suci. Sebagaimana disebutkan di, di bukunya, "Kullu ma'ina al asyamay alharad binul aqli." Bahwa tahur adalah bahwa semua air yang keluar dari tanah, yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi, maka adalah tahur. Ingat tahur artinya apa? tahur itu artinya suci zatnya dan mensucikan yang lain. Tahur artinya suci zatnya dan mensucikan yang lain. Darinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa sallam di sana iman tahur. Dan sesungguhnya kami menurunkan ada langit tahur air dari lautan itu zatnya adalah suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Demikian juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang air laut, air laut itu adalah suci dan mensucikan adalah huwa tahurun manfu wal hilu al hilu Air laut itu adalah tahur. Tahur artinya apa tadi? Tahirun fi nafsihi wa tahur zatnya adalah suci dan bisa mensucikan yang lain. Jadi air laut itu adalah airnya suci dan mensucikan. Al-Hiloo, makanya bukan hanya air laut, semua yang ada di laut itu adalah bangkainya pun juga adalah halal. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjawab tentang air, tetapi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab semua yang ada di laut itu adalah halal, bahkan bangkainya pun juga adalah halal. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang menunjukkan bahwa air ini adalah suci dan mensucikan. Inal ma'afahurun layu najisul seyul sesungguhnya tentang air sumur. Filberry, Nabi saw berkata bersabda tentang air sumur, inal ma'afahurun layu najisul seyul. Sesungguhnya air sumur itu adalah tabur, tahurun layu najisul seyul tidak akan terajis oleh apapun Artinya air sumur itu adalah zatnya adalah suci dan mencekikkan. Jadi selama masih disebut air maka selama air itu adalah suci dan mensucikan. Walaupun dia walaupun air itu bercampur dengan benda yang suci dan berubah warna, baik rasa warna, baik rasa warna maupun apa namanya bau. Jadi walaupun dia berubah tiga sifat warna, bau dan rasa, tetap air itu adalah suci. Jadi air ini itu adalah tetap suci. Selama masih disebut air, selama masih disebut air, misalnya kita katakan air sungai warnanya coklat, air sungai warnanya bening, air sungai warnanya hijau, air sungai warnanya, walaupun kita katakan berubah warnanya, selama air itu adalah selama masih disebut air, maka air itu adalah suci dan mensucikan. Air itu adalah suci dan mensucikan. Seperti misalnya uh, apa namanya air, uh, kalau kita katakan air satu gelas uh, kita campuri dengan tanah berubah nggak warnanya, berubah warna, berubah rasanya, berubah rasa mungkin berubah baunya Tapi apakah air ini menjadi najis? Jawabannya adalah tidak. Air ini adalah su suci. Kenapa? Karena berubahnya uh, karena benda yang suci. Nanti akan kita sebutkan di uh, di najis. Jadi sebenarnya begini, semua air itu aslinya itu adalah suci. Sampai datang dalil yang menyatakan najisnya, selama tidak ada dalil yang menyatakan najisnya air tersebut, maka kembalikan ke aslinya bahwa itu adalah suci dan itu adalah halal. Adapun dicampuri dengan benda-benda yang suci, selama dia bercampur, air itu bercampur dengan benda yang suci, ya tetap air itu adalah suci. Air itu adalah tetap suci Dicampuri dengan Kita katakan air dicampuri tanah itu Dia uh, tanah berubah ya. Uh, dicampuri dengan batu Kemudian berubah warnanya Tetap dia adalah disebut air Maka selama masih disebut air ya silahkan Atau air dicampur dengan kapur barus Air dicampur dengan sabun Itu kan air tetap Sabun itu kan suci Bukan najis Maka apa? Berubahnya karena Benda yang suci Maka air itu tetap, tetap suci Bukan Najis. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uh, apa namanya ketika uh, apa namanya para wanita yang memandikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia, yaitu Zainab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu silnah asalasan mandikan Zainab itu tiga kali, tiga kali, al khomsan atau lima kali, al aksan misalnya, atau lebih daripada itu, itu na' Jika kalian melihat masih kurang, bimain wasidat air yang dicampur dengan daun bidara, air yang dicampur dengan daun bidara, kalau dicampur daun bidara jadi warnanya hijau misalnya. Apakah air itu adalah kita katakan suci atau najis adalah suci? Kenapa? Karena daun bidara itu adalah apa? Itu adalah suci. Dan wajah al-fir'ahfiratikafur dan mandikan juga senap itu di mandikan yang terakhir itu dicampur dengan kapur barus. Air yang dicampur dengan kapur barus atau saya mengkapur atau sesuatu yang dicampur dengan e, kapur barus. Nah, kapur barus itu adalah benda yang suci. Dicampur dengan air maka dia tetap air itu adalah suci. Jadi tidak akan pernah e, berubah sifatnya air tersebut selama dia bercampurnya dengan benda yang suci. Artinya kalau mau di mau diklasifikasi air itu air itu adalah apa namanya? Kalau kita perhatikan di alam semesta ini cuma ada tiga air semua Di dunia ini tiga cuma ada tiga jenis air Yang pertama adalah air suci dan mensucikan Yang kedua air suci tetapi tidak mensucikan Dan yang ketiga adalah air najis Jadi di alam semesta ini cuma ada tiga ini Selain dari tiga itu enggak ada lagi yang pertama adalah Suci dan Mensucikan Itu yang disebut dengan air mutlak Yang kedua Suci dan mensucikan eh, Suci tapi tidak mensucikan Maka itu yang disebut dengan air mukoyah Dan yang ketiga adalah air najis Kalau air suci dan mensucikan Itu adalah apa tadi Yang kita sebutkan di atas Itu air yang keluar dari Turunnya dari langit maupun yang keluar dari Bumi Semuanya itu adalah suci dan mensucikan ada pun yang kedua air mukoyak yaitu apa tadi suci dan, tapi tidak mensucikan seperti misalnya air kelapa air kelapa air sirup jus kemudian cuka atau misalnya minyak kayu putih bensin, solar segala macam jenisnya benda, cair itu namanya air apa? mukoyak namanya air mukoyak Air mukayyat itu berarti apa? Zatnya adalah suci, tetapi tidak bisa dipakai bersuci. Bensin itu suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Kemudian apa namanya? Minyak kayu putih itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk mandi. Kan gitu ya. Dia adalah suci zatnya tapi tidak bisa dipakai bersuci. Air kelapa itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Artinya tidak sah dipakai untuk berwudu. Air kelapa misalnya minyak kayu putih, minyak goreng. minyak goreng itu adalah termasuk air mukayat, bukan air muklaf. kenapa? karena minyak goreng itu kita katakan dia zatnya adalah suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. paham ya? jadi itu namanya air mukayat. semua segala benda cair, benda cair yang artinya yang yang misalnya kimia, ya, air air keras, itu namanya air Namanya apa? Air mukoyan Bukan air mutlak Kenapa? Karena tidak disebut air Air keras itu kan tidak disebut air Minyak kayu putih tidak disebut air Selama tidak disebut air Maka dia apa? Dia namanya mukoyan Seperti air kelapa Air teh Kopi, susu, dan seterusnya Itu termuanya disebut apa? Nah kopi, teh itu disebut air mukoyan Bukan air mutlak Kemudian yang ketiga adalah air najis Jadi di alam semesta ini Coba perhatikan di alam semesta ini benda cair Itu cuma ada tiga Iman itu mengatakan bahwa dia adalah suci dan mensucikan Iman adalah suci tapi tidak mensucikan Iman itu adalah apa? Itu adalah air najis Maka tidak boleh kita menghukumi najisnya air Sampai e, Datang dalil yang menyatakan bahwa air itu adalah air najis. Tapi Kita langsung bahwa air najis apa namanya najis yang kedua bab najasar najis itu apa najis itu adalah e, secara bahasa artinya kotor secara bahasa artinya kotor itu najis adapun menurut istilah najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat jadi najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Berarti yang berhak menetapkan najis atau bukan itu siapa? Adalah siapa? Syariat Boleh gak setiap orang menyatakan ini najis? Setiap orang boleh gak mengatakan bahwa ini adalah najis? Tidak boleh Setiap orang itu tidak boleh menyatakan bahwa ini adalah najis Kenapa? Karena yang menetapkan menetapkan bahwa itu adalah najis itu adalah pembuat syariat Jadi syariat yang menetapkan Maka najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut Syariat, Jadi bukan setiap orang nah, Menetapkan bahwa itu adalah Najis Taip, eh, Najis itu Sumbernya Najis Di alam semesta ini Najis itu sumbernya Sumbernya di alam semesta ini ada berapa? Ada berapa sumbernya Najis? Ada yang tahu sumbernya Najis itu? Atau Najis itu keluarnya dari mana saja? Nah Najis itu sumbernya hanya ada dua di alam semesta ini Jadi Najis itu keluarnya hanya pada dua Yang pertama Najis itu keluarnya dari manusia Dan yang kedua Najis itu keluarnya dari hewan Selain dari dua ini tidak ada yang Najis Tidak ada yang Najis selain dari dua ini Adakah Najis yang keluar dari selain dua ini? Tidak ada misalnya dari tumbuh-tumbuhan ada gak misalnya apa e, yang dari tumbuhan misalnya minuman keras minuman keras kira-kira najis khomer najis atau bukan itu masalah khilaf ya, masalah khilaf di antara para ulama tapi pendapat yang paling kuat bukan najis khomer itu bukan najis tumbuhan apa saja, coba lihat tumbuhan tanaman-tanaman apa saja ada gak yang najis bunga bangkai, najis tidak ada tidak ada satupun dari Najis itu sumbernya cuma dua dari Dua inyah saja Dari makhluk hidup hanya dua sumbernya Yaitu dari manusia dan dari hewan Itupun kita katakan perlu rincian Apakah yang keluar dari manusia Semuanya adalah najis tentunya adalah tidak Apakah yang keluar dari hewan juga Semuanya adalah najis jawabannya adalah tidak Yang dari manusia karena yang keluar dari manusia Itu kan ada um, Kita bagi menjadi tiga Yang keluar dari tubuh kita ya dari tubuh manusia ini yang keluar itu ada tiga Yang ada tiga Yang pertama Yang disepakati sucinya Yang kedua disepakati najisnya Yang ketiga diperselisihkan apakah itu najis atau suci Yang pertama yang disepakati sucinya yang keluar dari manusia Adalah semua yang keluar selain dari dua jalan Semua yang keluar selain dari dua jalan Itu adalah suci Maksudnya selain dari dua jalan itu Selain jalan depan dan selain jalan belakang ya, misalnya yang keluar dari kepala, semua yang keluar dari kepala itu suci. Apa yang keluar dari kepala, misalnya keringat dari kepala ketombe, misalnya atau apa sih yang keluar dari kepala? Yang keluar dari badan daki keringat itu semuanya adalah suci dari badan, misalnya darah nanah, kemudian apa dari keluar dari badan kita yang keluar dari mulut, semua yang keluar dari mulut adalah suci, muntah inggos apa uh, air liur kemudian apa lagi ludah yang keluar dari mulut kemudian muntah nah, itu semuanya adalah suci keluar dari hidung ingus mimisan nah, kemudian apa namanya itu semuanya adalah suci bukan najis yang keluar dari telinga itu juga adalah suci bukan najis selain yang keluar dari dua jalan itu semuanya adalah suci apa saja yang keluar dari dari mata kita, dari mata keluar air mata Belean, itu semuanya adalah apa? Suci bukan Najis Semuanya adalah suci bukan Najis Yang keluar dari hukum Mau kotoran, mau hampas, semua yang dari hukum Itu semuanya adalah apa? Suci bukan Najis eh, Ini yang disepakati Seluruh laman sepakat bahwa Yang keluar selain dari dua jalan itu adalah apa? Suci bukan Najis Yang kedua yang disepakati yang disepakati yang keluar dari manusia itu adalah najis Adapun yang najis yang disepakati dari manusia itu ada 7 Jumlahnya ada 7 Yaitu ada 7, 6 dari jalan depan dan 1 dari jalan belakang. 6 dari jalan depan itu adalah apa? Adalah uh, kencing, wadi, mati Kemudian darah haid, darah nifas, darah istihan Itu 6 Kemudian yang tujuh, yang satu dari jalan belakang yaitu kotoran. Ini yang disepakati nadişnya. Nah, hanya ada tujuh yang berarti nadiş dari manusia itu jumlahnya ada berapa? Nadiş dari yang keluar dari manusia ada berapa? Ada tujuh, iya kan? Cuma ada tujuh nadiş yang keluar dari manusia. Apa saja? Pertama pencing, yang kedua waji, ketiga mati, keempat darah darahhei, kelima darah nifas. Yang keenam adalah istihador Dan yang ketujuh adalah kotoran Ini yang disepakati najisnya. Adapun yang diperselisihkan Apakah itu yang keluar dari manusia ini Najis atau kasuci Contohnya apa yang diperselisihkan yang keluar dari manusia Seperti apa? Air mani Air mani itu najis atau bukan itu diperselisihkan Tapi pendapat yang paling kuat Mani itu adalah suci bukan najis nah, Demikian juga misalnya apa? Kaya cairan keputihan pada wanita Keputihan pada wanita itu apakah najis atau suci Ini juga diperselisihkan Tapi pendapat yang kuat bahwa itu adalah suci bukan najis Demikian juga misalnya air ketuban Air ketuban, pecah ketuban Bagi yang melahirkan, wanita yang melahirkan Misalnya apakah cairan ketuban yang keluar dari kemaluan ini Dinajis atau suci Itu diperselisihkan Tapi pendapat yang kuat dia adalah suci bukan najis Walaupun dia keluar dari kemaluan Walaupun dia keluar dari kemaluan, tapi itu adalah suci bukan ee, najis Teh ini yang dari e, manusia Nah sekarang kita lihat yang dari manusia yang najis Perhatikan yang ada di bukunya Maka kita tidak boleh apa e, hukum asal segala sesuatu adalah suci Sampai datang dalil dan menyatakan najisnya Adapun yang ada dalil tentang najisnya dari manusia yang dari manusia tadi yang nanti saya tujuh. yang pertama adalah satu dan dua di kitab itu. bau adami wakai itu adalah kencing manusia dan kotorannya. ini dari jalan depan dan jalan belakang. ada pun nargai itu, ada pun kotoran. berdasarkan hadis dari Abu Raha'ib, ana Rasulullah SAW mengkali tawati ahdububina dihianada lain natural bala bu tobur. sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian menginjak Najis menginjak dengan sandalnya najis kotoran, kalian nak turun maka tanah itu adalah yang mensucikannya, tanah itu adalah yang membersihkannya. Maksudnya kalau sandal kalian menginjak najis maka bosokan saja di tanah maka sandal kalian menjadi suci dengan tanah tersebut. Ini adalah apa? Ini menunjukkan bahwa e, kotoran, kotoran manusia itu adalah najis demikian juga kencingnya manusia adalah Najis Adapun Kencing manusia itu adalah Najis Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik Yaitu tentang Kencing Badui Ana Arawian Balafil Masjid Ada seorang Badui yang kencing di Di masjid Baka Allah Ilaihi Ba'atul Kau Kemudian sebagian dari soal dan kemudian berdiri Menghardik Badui yang kencing di masjid Baka Allah Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW bersabda Da'u'u biarkan saja Baduy itu selesaikan kencingnya, walau tu seribu jangan kalian putuskan kencingnya. Kar, falam maafarabah begitu selesai kencing baduy tadi, dan biarlah ibu main Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengambilkan seberang air, kosong bahu arahi, kemudian mengeluarkan air itu di bekas kencing kencing tersebut. Dalil menunjukkan bahwa kencing manusia itu adalah najis. Kemudian yang keluar dari manusia yang najis yang ketiga dan keempat Al-madi Al wal-wadi Madi dan wadi Madi itu adalah apa? Amal e madi Adapun madi Fahuwa maafun habian roki kun lazidun Madi itu adalah cairan yang berwarna putih Bening Roki artinya e Agak hijab Lazidun Lajid, berlendir dia keluar itu syahwa dia keluarnya ketika ada syahwat ada syahwat maksudnya syahwat di sini la syahwatin bukan syahwat karena hubungan suami istri karena artinya syahwat tapi bukan syahwat suami istri wala dafatin dan tidak memancar tidak memancar wala yukimu futur dan tidak menyebabkan doyur wa ruba mala'is bi dan boleh jadi tidak terasa keluarnya Waya pun Dan itu bisa terjadi pada Laki-laki dan wanita Jadi saya ulangi bahawa Ini sebenarnya nanti yang membedakan Antara madhi dengan mani nah, Itu nanti ada perbedaan Kurang lebih ada Sembilan perbedaan antara mani dengan madhi Kurang lebih nah, Jadi apa namanya Madhi mati dengan apa namanya? dia adalah cairan yang keluar cairan yang keluar yang agak kental warna putih dan keluarnya ketika ada syahwat-syahwat di sini bukan syahwat karena hubungan suami istri. Jadi itu adalah apa? Jadi kalau dari sisi warna, warna mani itu adalah warnanya putih atau bisa jadi bening. Nanti yang membedakan di mani itu adalah di warna kuning kalau pada wanita. Kemudian yang kedua dari sisi bau, kalau mani itu baunya lebih menyengat daripada madu. Kemudian dari sisi ketika eh, apa namanya keluarnya, madu itu ketika keluar, madu itu ketika keluar itu adalah apa satu tidak memancar, tidak memancar seperti keluar apa namanya melalui keluar dari dotolnya itu tidak memancar. Kemudian yang kedua, kalau mani itu keluar layu kiburu kultur. Tidak menyebabkan doyur Dan yang ketiga ketika Mahdi itu keluar Yaitu adalah apa? E... Tidak menyebabkan plong Tidak plong ketika dia keluar Itu kalau Mahdi Tapi kalau mani memancar Kemudian plong Dan yang ketiga Yogi bubuk tur Menyebabkan doyur Itu kalau mani. Kemudian perbedaan yang berikutnya ketika dia Apa namanya sebab keluarnya Mahdi itu sebab keluarnya ada Mati itu sebab keluarnya ada dua Yang pertama adalah apa? Pekerja keras, orang yang suka bekerja keras maka sering keluar mati. Pekerja keras seperti nanti ahli Ibnu Thalib, dia mengatakan saya raddul mata. Dia laki-laki yang sering keluar mati kenapa? Karena beliau termasuk pekerja keras karena pekerja berat, dia nah, tiap harus membuat tadarus tadrib. Kemudian yang kedua sebab sebabnya keluar mati yang kedua adalah apa? Adalah terlalu banyak menghayal, artinya syahwat menghayal, menghayarkan si dia tapi dia hanya enggak menghayal memikirkannya, jadi hanya sepihak maka itu mati yang keluar biasa, bukan mati. Tapi ini mati itu sepakat bahwa itu adalah najis, tidak ada silang diantara para ulama kalau mati itu adalah najis. Kenapa? Karena ah, ada amaran Nabi SAW. Bila serintah kareni, karena Nabi SAW memerintahkan mencuci kemaluan sahabi apa namanya yang keluar mazi artinya mencuci kemaluan selesai kena selesai keluar mazi artinya dan juga dalam riwayat yang lain kita diperintahkan untuk membersihkan yang terkena mazi kain atau celana atau baju atau apa saja yang terkena mazi itu juga harus dibersihkan dalil menunjukkan bahwa mazi itu adalah najis Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'alahu, "Qultu rajulan mada'an, saya makin-makin sering keluar mandi wa qultu astahi dan saya adalah uh, ma'lum anna salallahu alaihi saya malu bertanya kepada Nabi SAW lima kali binatihi binni karena kedudukan putrinya dengan saya. Maksudnya saya ini menantu. Ah, Ali bin Abi Thalib itu kan menantu. Masalahnya sama mertuanya tentang mandi Itu kan gitu ya. Maka Ali tidak tidak berani menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hukum mandi. Tapi dia harus bertanya. Maka apa? Fahmar tu al bin al Maka dia menyuruh Mikdad bin al-Ashwar, maka sa'alahu supaya menanyakan kepada Nabi SAW tentang hukum mandi. Faqala kemudian Rasulullah menjawab, "Yang syi dzakarahu al wa yaqul Allah." mencuci kemaluannya dan berwudu. Tapi ini mandi adalah najis. Kemudian yang kedua adalah wadi Wadi itu adalah apa? Wadi itu adalah eh, Apa namanya Cairan kencing nah, Yang keluar biasanya sehabis kencing Jadi wadi itu adalah Wadi adalah cairan yang biasanya keluar Sehabis kencing Jadi setelah dia merasa sudah selesai kencing Kemudian ternyata ada yang terakhir yang keluar Nah, itulah yang disebut dengan wadi. Nah, wadi ini adalah semuanya najis. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa itu adalah uh, najis dan itu dihukumi sama dengan air kencing. Dihukumi sama dengan kencing. Tapi itu adalah apa? Itu yang najis dari manusia, dari dari manusia yang kita sebutkan. Adapun uh, darah hay. Nah, yang keenam di situ di situ adalah darah haid, darah nifas dan istihada itu dijadikan satu ya. Itu yang najis. Jadi darah haid, darah nifas dan darah istihada. Seperti hadis dari uh, Asma binti Abu Bakar qalat Kal enggak tahu apa sama nomornya kalau dengan antum nomor 6 ya. Di nomor 6, damul hayat sama ya. Nah, di nomor 6, damul kayu. Anas maaf binti Abu Bakar kalah. Jadi merawat ini dari Nabi Sallam. Datang seorang kepada Nabi Sallam. Fakalat dia berkata, hidana yusibusau bahamin damil hayat. Ya Rasulullah salah seorang dari kami para wanita. Pakaiannya itu terkena darah hayat, terkena darah hayat yang sudah kering. Kafah tasna apa yang akan dia lakukan dengan pakaian yang terkena darah haid tersebut? Kal, <kalkan> maka Nabi Sallallahu Alaihi <nabi> Wasallam menjawab: Tahu <kalkan> tuhu keri keri darah haid yang kering tadi, summatal ushuhu bilma, kemudian cuci, summatal dohu, kemudian bilas, kemudian bilas, bilas, summatu solifihi, kemudian sholatlah dengan pakaian tersebut, walaupun bekasnya masih masih ada. TB ini jadi yang menunjukkan darah haid itu termasuk darah najis dan sepakat darah haid, darah nifas dan darah istihado itu juga adalah darah yang najis. TB itu yang e, kita sebutkan yang najis yang najis yang keluar dari manusia ada berapa? Ada tujuh, iya kan? TB sekarang najis yang keluar dari dari hewan. Karena sumbernya najis sumada dua, sumbernya najis sumada dua dari manusia dan dari hewan. Yang dari manusia cuma ada 7 yang dari hewan ada pun yang dari hewan yang disepakati najisnya. Yang yang najis ya hewan itu kan ada dua macam. Ada hewan yang dimakan dagingnya dan ada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Hewan yang dimakan dagingnya dan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Adapun hewan yang dimakan dagingnya, hewan yang dimakan dagingnya, apakah itu hewan darat, hewan laut, atau hewan udara yang dimakan dagingnya, semuanya kotorannya, kencingnya, air liurnya adalah suci, bukan najis. Jadi saya ulangi bahwa apa? Lah. Semua hewan yang dimakan dagingnya. Apa saja yang dimakan dagingnya? Baik itu hewan laut, darat, maupun yang di udara Nah, maka apa? Kotorannya, pencingnya, air liurnya, semuanya apa? Suci, bukan najis Misalnya contohnya apa? Kotoran ayam najis atau suci? Suci Kenapa? Karena ayam itu dimakan dagingnya Kambing kotorannya suci Bukan najis Kenapa? Karena kambing adalah hewan yang dimakan dagingnya Kotoran sapi, suci Kotoran horta, suci Kotoran, semua kotoran yang Hewan dari hewan yang dimakan Dagingnya semuanya adalah apa? Suci, bukan Najis, jadi kalau misalnya anda nginja Anda nginja kotoran ayam Kemudian anda sholat Saga sholatnya, sesolatnya Kenapa? Karena kotoran ayam itu adalah Suci, bukan Bukan najis Anda sholat di kandang kambing boleh atau tidak? Sholat di kandang kambing boleh atau tidak? Karena bismillah, peneritanya Rasulullah SAW lebih marah, dia berkata, bolehkah kami sholat di kandang kambing? Silakan. Dalil menunjukkan ya namanya kandang air liur, kotoran, kencing biasa, ya. Kan? Maka itu dalil menunjukkan bahawa itu adalah boleh. Boleh kita kita sholat di di kandang kambing. Bolehkah sholat di kandang monyet? Silakan. Bolehkah sholat di kandang kambing sapi? Silakan. Anak itu, ya kan? Dalil menunjukkan bahawa itu adalah apa? Itu adalah dibolehkan. Di jadi menunjukkan bahwa kotorannya, kencingnya, liwanya adalah su suci. Bahkan dalam riwayat yang lain, kencing onta itu boleh diminum. dalam hadis dari Anas, ahimdin Malik, Rosulillahutala, ta hadisnya. Tapi uh, kalau begitu berarti apa? Uh, semua hewan yang dimakan dagingnya berarti kotorannya, kencingnya, liwanya adalah apa? Suci bukan najis, bukan najis. Adapun hewan yang tidak dimakan dagingnya yang kedua. Hewan yang tidak dimakan dagingnya Untuk menyatakan najisnya Itu harus ada jaling Maksudnya apa? Jadi e, tidak semua hewan yang tidak dimakan dagingnya Itu adalah najis, tidak Nah apa saja yang najis dari hewan yang tidak dimakan dagingnya Yang tidak dimakan dagingnya yang najis Kita lihat yang pertama yang saya sebutkan yang ada di buku di kitab Al-Wajis Yang di nomor 5 Di nomor 5 saya sebutkan aja di nomor lima, di nomor lima itu apa? Rawson Malaysia, Malaysia Kalu kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, mohon maaf ini sarah umum ya, ini dari umum bahwa kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya itu adalah najis, itu adalah najis, seperti misalnya apa? Misalnya e, kotoran binatang buas, kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya kan contohnya binatang buas ya, binatang buas itu kan tidak dimakan dagingnya, maka kotorannya, kencingnya, air liurnya adalah najis. Misalnya apa, kotoran harimau najis atau suci ya, nah, najis. Ya, dan kencingnya, kencing apa, e, kencing harimau ya najis. Jadi ya, itu adalah najis. Kenapa? Karena dia dari uh, kencing, kotoran kencing dan air liur dari hewan yang tidak dimakan darinya. Berdasarkan dalil dari An-Nabdiillah, Khalaf Ar-Rahman, Nabi Sallam ayat abar ros. Uh, kemudian Nabi Sallam ini yang bukan binatang buas, tapi dia uh, tep, ini salah satu dalil. Ar-Rahman Nabi Sallam ayat abar ros. Nabi Sallam waktu itu pengen buang air besar, fakal, kemudian berkata kepada Allahumma Mas'ud I, bisalah setiah, ya, ini 37000. Ambilkan saya tiga buah batu. Ambilkan saya tiga buah batu, fa wajadathu ha. Fa e, fawaj Saya hanya dapatki dua buah batu, warauṣa dan kotoran keledai yang sudah kering. Rauṣa itu artinya kotoran keledai yang sudah. Harauṣatu nah, himar. Kotoran keledai yang sudah kering. Paham sakala hajarain umdan Nabi sallallahu alaihi mengambil buah-buah batu, watoroh harausa dan melemparkan kotoran keladei sambil berkata Ia dijusut bahwa itu adalah najis. Itu adalah uh, najis. Jadi kalau kita mengatakan yang najis itu dari kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti yang tidak dimakan dagingnya itu cerinya, yang pertama adalah buas, adalah binatang buas. Yang kedua adalah yang disebutkan memang namanya, seperti keledai Keladai ini adalah termasuk najis. Cuma yang najis itu dari kelade itu cuma apa? Ingat yang najis dari kelade itu cuma kotorannya, kencingnya, dagingnya, dan darahnya. Adapun air liurnya kelade itu adalah suci. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengendarai kelade. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sholat di atas kelade, pernah sholat di atas kelade. Jadi dari yang menunjukkan najisnya pada kelade itu ada 4 Najisnya kelade itu ada 4 Yang pertama apa? Kotorannya, kencingnya Dagingnya dan darahnya Itu karena daya Kemudian Yang najis juga dari binatang nah, Yang najis dari binatang Adalah yang di nomor tujuh Perhatikan di nomor tujuh itu Lu'abul kalbi Adalah air liur anjing Air liur anjing adalah Termasuk najis Jadi bukan hanya air liur anjing itu najis Tapi semua yang ada pada anjing itu najis Karena anjing itu zatnya adalah najis kotorannya, kencingnya, badannya, bulunya, keringatnya, ee, darahnya, ya kan? Itu semuanya adalah najis pada anjing. Adapun air liur anjing itu adalah najis secara khusus, adalah najis secara khusus dan cara membersihkannya pun juga secara secara khusus. Ini tidak sama tidak sama membersihkan najisnya air liur anjing dengan kotoran anjing atau kencingnya anjing itu beda. Kalau kencingnya anjing cukup kita siram biasa Tapi kalau untuk air liur anjing nah Air liur anjing pada bejana Pada bejana Misalnya begini Ember itu Ember yang berisi air dikencing oleh anjing Dengan ember yang berisi air Dijilat oleh anjing Maka Makanya apa? kalau yang pertama Yang dikencing oleh anjing itu cukup Dibuang airnya dan air embernya itu Dicuci biasa Dicuci biasa selesai tapi untuk air, air yang berisi ember yang berisi air kemudian dijilat oleh anjing itu bukan hanya airnya dibuang, tetapi ember ini harus dicuci 7 kali dengan air yang pertama itu dengan tanah. Yang pertama adalah dengan dengan tanah. Kenapa? Karena air diulang anjing itu adalah termasuk nafis yang apa namanya yang berat. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang berkata Rasul. Kalau sudah sasanan tuhurina ya hadiku sucinya bejana satu-satu dari kalian ditawala ba fihi kalbu apabila dijilat oleh anjing ayang silau sabar maratu lahun nabitturak agar mencucinya tujuh kali dan yang pertama itu dengan dengan tanah ingat jilatan anjing itu hanya pada benda uh, kalau misalnya apa bejana yang berisi air tapi kalau jilatan anjing pada benda-benda misalnya dia menjilat pada celana kita atau dia menggigi celana kita maka cukup dicuci biasa tidak perlu dengan tanah artinya kalau e apa namanya misalnya dia menjilat e menjilat e badan kita kaki kita dijilat atau tangan kita dijilat oleh anjing maka apa, cukup dicuci biasa tapi kalau bejana yang dijilat oleh anjing berisi air maka itu harus dicuci tujuh kali dan yang pertama dengan dengan air itu yang ada pun yang najis dari hewan Yang di nomor 8 Di nomor 8 yang najis dari hewan itu adalah Al-Maita al, -Maita. al, -Maita. al -Maita itu adalah apa? Adalah Bangkai Maita itu adalah Bangkai Kapan disebut Bangkai? Disebut Bangkai itu ada 4 ya Jadi Bangkai itu disebut Bangkai itu ada 4 Yang pertama adalah apa? Mati terputus nafasnya Mati terputus nafas itu Bangkai jadi mati terputus napasnya baik karena sakit jatuh dicakir dipukul di apa ditabrak. Artinya dia mati terputus napasnya. Maka itu bangkai. Baik karena sakit atau yang lain. Yang kedua disebut bangkai yang kedua adalah apa? Tidak disembelih menurut aturan syariat. Tidak disembelih mengikuti aturan syariat itu juga disebut bangkai. Misalnya apa? Ah dipukuli. Nah, Kambing dimasukkan dalam karung dipukuli mati itu disebut apa bangkai? Kenapa? Karena tidak disembelih atau misalnya apa di, tidak disembelih misalnya dengan cara apa? Langsung di apa namanya? Nah, dipotong dari tengkuk sini di apa namanya? Nah, di dipenggal. Nah, dipenggal. Jadi langsung di dipenggal itu tidak disembelih maka itu bangkai. Yang namanya menyembelih itu kan dari leher, ya kan? dari leher, nah itu menyembelih. Tapi kalau dari dipenggal, dipenggal dari atas, sapi atau kambing yang dipenggal dari atas, maka itu disebut bangkai. Kenapa? Karena tidak disembelih menurut aturan syariat. Yang ketiga disebut bangkai yang ketiga, kalaupun menurut aturan, mengikuti aturan syariat, mengikuti aturan syariat, tetapi yang disembelih hewan yang haram. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, pakai peso yang tajam, tapi yang disembelih babi. Sama saja itu adalah bangkai Yang keempat disebut bangkai adalah Yang keempat adalah memotong salah satu dari anggota hewan Memotong salah satu dari tubuh anggota hewan Dan hewan itu masih hidup Maka potongan itu disebut bangkai Misalnya apa? Potong buntut sapi Buntut sapi kalau dipotong buntutnya Dipotong buntutnya Sapinya masih hidup enggak? Masih hidup Pertanyaannya buntut ini halal atau haram? Haram Kenapa? Masuk dalam kategori bangkai Bangkai Jadi, Atau motong kakinya satu Kaki sapi satu dipotong Untuk bikin gulai titil iya. Kemudian apa namanya Sapinya masih hidup gak? Kan? Masih hidup Jadi pertanyaannya Kaki satu ini halal atau haram? haram, kenapa masuk dalam kategori bang? bangkai? Yang pengen bikin rujak cingur Akhirnya congor sapi dipotong Atau congor sapi yang mulutnya diambil sedikit dicuil, nah, diambil, mulutnya sapi dipotong, sapinya masih hidup nggak? masih hidup. Pertanyaannya, potongan bibir ini dari sapi ini kira-kira halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori bangkai. Bang. Paham ya? Atau misalnya motong telinganya, nah, telinganya satu dipotong dimasak, dimakan telinganya, nah, maka apa? Maka itu termasuk apa? Termasuk bangkai itu jadi bangkai disebut, disebut bangkai ada empat kalau yang di hanya disebutkan dua ya disebutkan di sini wahyamahma tahtu anfihi mingguya di takarin sharriyah ya. jadi mati terputus napasnya dan tidak disembuhkan mengikuti aturan syariat itu disebut bangkai jadi kalau bangkai itu semuanya adalah, ini kan dari hewan nah semua bangkai itu adalah najis tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa bangkai ini adalah termasuk naf, najis. Termasuk najis. Mana dalilnya menunjukkan bahwa bangkai itu adalah najis? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubiga lihafu faqad tahun." Apabila disamak kulit bangkai, apabila kulit bangkai itu disamak, maka dia menjadi suci. Menjadi suci. Kalimat tahun suci itu dalil menunjukkan kalau tidak disamak, berarti kulit bangkai itu apa? Najis Kulit bangkai itu tetap najis Dia menjadi menjadi suci Ketika dia disamak nah, Apabila kulit bangkai Disamak Maka dia menjadi suci Makfumnya Kalau di kalau kulit bangkai tidak disamak Maka apa Maka tetap dia na najis Paham ya Tapi itu dalil Dikecualikan bangkai yang Eee uh, Artinya dikecualikan bangkai Dia bangkai adalah suci dan halal Artinya dia bukan najis dan dia bukan uh, bukan haram Tapi dia adalah halal Dikecualikan dari bangkai itu ada tiga Yang pertama adalah apa? Mayatatuh samad Mayatatuh samad, bangkai ikan Bangkai ikan, semuanya bangkai ikan itu adalah suci dan halal Bangkai ikan semuanya adalah suci dan halal Ikan di sini banyak itu ikan darat maupun ikan laut, ikan air maksudnya ikan yang yang ada di darat maupun ikan yang ada di di laut semuanya adalah bangkainya adalah halal nah, termasuk semua jenis ikan bahkan yang di laut kita sebutkan tadi bahkan semua bangkai yang ada di laut itu adalah halal mau itu bangkai anjing laut, singa laut, ya, kemudian apa uh, apa yang anjing laut singa laut ikan paus semuanya adalah halal bahkan bangkainya semuanya adalah halal yang ada khilaf itu adalah buaya buaya dan ular buaya laut dan ular laut apakah itu halal atau suci ini apakah haram dia ataukah dia uh, halal itu masalah khilaf diantara para ulama walaupun pendapat yang paling kuat Allah taala buaya dan ular termasuk hewan yang haram buaya dan ular termasuk hewan yang di, diharamkan bukan termasuk hewan yang halal Yang kedua Bangkai yang halal yang Jadi ah, yang menunjukkan bangkai ikan oh, Bangkai ikan dan bangkai belalang ya Yang pertama dalam ayat sama adalah Bangkai ikan dan bangkai belalang Berdasarkan dalil dari Yabdolai bin Umar Qalqal Rasulullah SAW muhillat dan namai takani wa damani Telah dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah Adapun dua bangkai yang dihalalkan kepada kita adalah lehu tuar jangkau bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa macam mana ada pun dua darah? al wati hal ada darah iaitu hati dan limpa. Yang kedua yang dikecualikan ha, dari najis, yang kedua adalah ma'la ma maladamun dahusai adalah bangkai yang tidak punya aliran darah, bangkai yang tidak punya aliran darah maka dia adalah apa dia adalah suci bukan najis ada yang halal, ada yang tidak seperti misalnya apa bangkai nyamuk ada nyamuk mati itu suci atau najis Hah? bangkai lalat suci atau najis ada lalat mati suci atau najis suci ya kan bukan najis uh, bukan najis seperti misalnya apa dalam hadis kita baca tulis Rasulullah Ahlilbu. Apabila lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, lalat jatuh di minuman. Kalau lalat jatuh di minuman, bisa jadi dia hidup, bisa jadi dia mati. Ia ya kan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Celupkan lalat itu ke dalam air. Setelah itu baru buang. Nah, buang bukan berarti halal ya. Lalat itu haram dimakan. Tidak dahilah e, lalat. Cuma apa? Dia termasuk bangkeng itu suci atau najis? Karena kita pembahasan di najis, maka dia bukan nah Bukan najis, kenapa? Kenapa kalau lalat bukan termasuk uh, Bangkainya bukan najis? Apa sebabnya dia bukan najis? Karena dia tidak punya aliran darah Ny Lalat punya aliran darah Hah? Punya aliran darah, nyamuk punya aliran darah Punya aliran darah Nyamuk nyamuk kira-kira dia nyedot darah kita dia. Habis itu dia punya aliran darah? Tidak. Enggak. Semua jadi serangga seperti kecoa, kemudian apa namanya? kumbang. Kumbang apalagi kupu-kupu, capung, jangkrik. Kemudian eh, apa semuanya laron itu kan semuanya apa serangga-serangga yang tidak punya aliran darah, bangkainya pun juga adalah suci bukan najis. Bukan najis. Seperti apa yang disebutkan dalam buku seperti dzubab, dzubab itu artinya lalat. Wa namal, namal itu semut. Bangkainya semut adalah apa? Suci bukan najis. Wa nahli, lebah, tawon. Maka apa? Itu juga bangkainya adalah suci bukan najis. Wa nahwi dan yang semisalnya, maksudnya semisalnya dari segala macam jenis serangga yang saya sebutkan tadi capung, kupu-kupu, kemudian apalagi jangkrik kemudian larong, kemudian kumbang, kecoa apalagi serangga-serangga yang banyak ya. Kunang-kunang. Dalil yang -kunang. mendukung adalah hadis Abu Hurairah, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzawaka ahadikum, apabila lalat itu jatuh di minum salah minum di bejana salah seorang dari kalian, waliya maka celupkan semuanya lalat itu ke dalam air cium maliyah rahu kemudian buah. Kain Nabi ihda janahai hida wa fi wa fi akhir syifa. Kenapa karena di di sayap lalat itu di salah satu sayapnya itu ada penyakit dan di sayap yang lain itu ada penawahnya. Jadi makanya kalau lalat itu jatuh di air, maka sayapnya itu biasanya apa? satu di air, satu di atas ya kan? Makanya Nabi sallallahu mengatakan celupkan semuanya. Kenapa? Karena di sayap yang di air itu adalah yang ada penyakit dan sayap yang ada di di atas air itu adalah penawar. Kalau anda celupkan, maka apa? Maka racun yang dibawa di sayap yang kiri itu di, di, ditawarkan oleh uh, menjadi penawar uh, sayap yang kanan sebagai penawarnya. Makanya nah, adalah ini termasuk salah satu dari mujizat syariat. Teh kemudian yang dikecualikan yang bukan najis. Dikecualikan yang bukan Najis Dari bangkai adalah Azmul Maitah Azmul Al Maitah Artinya tulang bangkai Tulang dari bangkai Waqar Muha demikian juga Tanduknya nah, Tulang dari bangkai Tanduknya Wa zuhruha Bulunya Washa'ruha bulunya Bulu bangkai Misalnya ada Bulu uh, Kambing mati, kemudian kambing mati, nah bulunya bulunya itu adalah anda pegang bulunya itu bukan najis. Demikian juga dengan misalnya ada ayam mati untuk cabuti bulunya, ada ayam mati untuk cabuti bulunya, bulunya untuk dijadikan untuk korek telinga atau, atau apa namanya atau bulu ayam untuk sula untuk apa yang misalnya, maka itu adalah suci bukan najis. Semuanya adalah suci. Kenapa? Karena hukum aslinya bahwa itu adalah uh, suci, bukan najis. Termasuk di dalamnya tulang bangkai. Tulang bangkai adalah termasuk uh, suci. Seperti misalnya bangkai tulang bangkai gajah yang disebutkan di buku disitu kalas zohri di al-milmauta berkata lima mas zohri. Zohri itu sholat tadi uh, tentang uh, tulang bangkai. Seperti apa? Al-fil fil Al -fi itu maksudnya tulang gajah Wawai mihi yang lainnya Itu yang sebesar Adhan tunas yang Saya mendapati Sekelompok dari Ulama-ulama salam Ia mentasitu nabiha Mereka menggunakan apa? Mereka menggunakan tulang gajah itu sebagai sisir Mereka menyisir dengan tulang Dari gajah Wa iam dahinu nabihi fiha mereka menjadikan apa tulang bangke itu sebagai wadah minyak untuk sebagai wadah minyak layar warna basa layar warna cihibasah dan mereka menganggap bahwa itu tidak mengapa. Tapi ini artinya kalau tulang bangkai itu tidak masalah dan bukan berkata ta'ahumat lah bahasa berisi lima itu tidak mengapa uh, menggunakan apa bulu bangkai bulu bangke tadi seperti kita katakan bulu ayam, bulu entok, bulu angsa, bulu, uh, bulu kambing, domba itu semuanya adalah apa? bulunya adalah suci bukan najis. tapi itu yang uh, najis dari dari hewan, yang najis dari hewan. sekarang cara membersihkan najis, bagaimana cara membersihkan najis. kefir adalah hir najas, bagaimana cara membersihkan najis. Elam ketahuilah, anda syariat di Araba na kau najis ayat najisah, awuutan najisah. Ketahuilah bahawanya pembuat syariat itu telah mengenalkan kepada kita apa namanya zat ini itu adalah najis, zatnya ini adalah najis, awuutan najisah atau dihukumi najis. Araba na ayaton keifiat Maka pembuat syariat pun juga telah mengenalkan kepada kita cara membersihkan najis. Jadi setelah kita setelah dikenalkan ini adalah najis, maka syariat pun juga memberikan kepada kita cara membersihkan na, najis. Nah, bagaimana cara membersihkan najis? Wal wajib alaina ittiba'u qawlihi wa imtisal amrihi, maka wajib bagi kita mengikuti ucapan syariat, wajib juga kita melaksanakan perintah dari syariat. Fa ma ada fihi al-ghusl. Kalau ada syariat yang memerintahkan kita membersihkan najis dengan cara mencuci, Mencuci, maka itulah cara membersihkan najis. Sampai harta layab kamil gulaun walarihun sampai tidak tersisa warna, bau dan rasa. Karena tali kekuatan hiru, itulah cara membersihkan. Sandinya itu datang dengan cara men mencucinya. Wama waradafihi shol. Kalau syariat itu datang hanya cukup menuangkan air, menyiramkan air di atasnya, maka itulah juga itu juga termasuk cara mensucikannya Seperti apa badui yang kenceng di Punya mesin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ambil satu ember air siramkan saja di bekas kencing itu. Maka menyiramnya itu sudah termasuk apa? Cara membersihkannya. Taip, itu adalah apa? Jika datang dengan mencuci ya kita cuci. Kalau syariat datang cukup menuangkan air di atasnya ya kita tuangkan. Kalau syariat itu datang dengan apa namanya uh, awirros dengan cukup memercikan ya kita percikan. Yaitu dengan cara arroz Arroz itu adalah dipercikan Jadi kalau membersihkan najis itu dengan cara dipercikan cukup Ya sudah itu cukup Awil hat. Atau dengan cara hat Hat itu apa? Mengeri tadi Mengeri Kalau dengan cara mengeri itu adalah membersihkan najis Dengan cara mengeri ya dikeri Seperti hadit dari Asma binti Habibah Keria itu adalah seorang wanita yang bertanya kepada Nabi ah, Pakaiannya terkena darah hati yang sudah kering Apa kata Nabi SAW apa? Tahu tuwi Kerik dulu Gumpalan darah hayat itu yang kering tadi dikerik, setelah itu baru dicuci, setelah itu baru dibilas. Ya. Artinya apa? Menghilangkan najis itu dengan cara al had yaitu mengerik. Awir maswalah ardi atau menghilangkan najis itu dengan cukup apa? Menggosok-gosok di di tanah. Seperti apa tadi yang kita sebutkan? Nah, kalau sendal kita nginjak najis ya kan, maka apa? Sendal kita cukup digosokkan di di tanah, maka sendal kita itu sudah menjadi Suci. Tem itu uh, artinya apa? Artinya kalau kita mencukupkan dengan salah satu dari itu itu sudah cukup. Kita lihat salah yang pertama. Bagaimana cara membersihkan kulit bangkai? Tadi apa? Kalau kulit bangkai itu, bangkai itu termasuk najis atau bukan? Najis. Kalau bangkai itu kan yang boleh dimanfaatkan itu hanya kulit, hanya kulitnya. Jadi kalau ada sapi mati ya sudah di kulit saja, diambil kulitnya. Tapi kulitnya itu hanya boleh digunakan, tidak boleh itu dimakan. Kulitnya dipakai, dibuat kerenceng, dibuat apa kerupuk ya nggak boleh. Kalau ada sapi mati diambil kulitnya, kulitnya itu boleh untuk dimanfaatkan, maksudnya untuk digunakan Wadah apa jadi jaket, jadi sepatu, jadi ini silakan. Tapi kalau untuk dimakan, maka itu adalah haram, karena itu bangkai. Sekarang bangkai itu adalah najis ya bangkai adalah najis. Bagaimana cara membersihkan mensucikan kulit bangkai ini? Adalah dengan cara di disamak. Bagaimana cara menyamak? Fasalu ahladzik kuntum laqalat, ya Tanya pabrik kulit, bagaimana cara menyamak? Yaitu yang pertama tadhirul jildil maytabi dibah. Adalah membersihkan kulit bangkai dengan cara dibah. Adibah itu artinya menyamak, Berdasarkan hadis dari Abdullah Nabas قال سميتر رسول sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma hayhabu bidh bakar tahaqut apa saja kulit bangkai yang disamak maka dia menjadi suci saya ingatkan bahwa kulit bangkai yang disamak yang boleh disamak itu adalah kulit bangkai yang hewan itu halal yang hewan itu adalah halal ketika masih hidup adapun ketika hewan itu di maka disamak atau tidak disamak itu adalah sama Nah, adalah haram dan itu termasuk najis. misalnya apa? ada harimau mati. wah daripada yang mana-mana diambil kulitnya aja, itu nggak boleh. disamak mau kulit harimau disamak atau tidak disamak, nah, dia tidak bisa disucikan. tidak bisa di, disucikan karena yang bisa disucikan hanya apa hewan yang ketika dia hidup itu adalah halal. maksudnya hewan itu adalah halal. Jadi, itu cara membersihkan, cara mensucikan kulit bangkai dengan cara apa? disamak. yang kedua Cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing Gimana caranya? Cara membersihkan jilatan anjing Bejana yang dijilat oleh anjing Adalah apa? Ha? Adalah bejana itu Dicuci 7 kali dengan air 7 kali dengan air Yang pertama dengan tanah Yang pertama dengan tanah Jadi eh, tanah Dari bekas jilatan jadi misalnya Jilatan anjing itu air ember yang dijilat oleh anjing dibuang airnya, terus apa? Dibosok dengan tanah semua uh, bibir ember tersebut, baru setelah itu tujuh kali dengan air. Dari ini adalah hadis An-Nabiul Rasulullah SAW, "Tuhrina ya Hadikum." cuciinya berjana satu-sorang dari kalian dizawala fihi kalbu apabila dijilat oleh angin ayya bisidahu sabar aqad dicuci tujuh kali ulahun nabittaraf yang pertama itu adalah dengan tanah. Tapi bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid yang sudah kering? Darah haid tadi yang sudah kering, cara membersihkannya gimana? Ada 3 cara ya kan? Yang pertama apa? Dikeri, dicuci, dibilas itu kalau darah haid yang kering nempel, kalau darah haid yang masih basah kena baju, darah haid yang masih basah artinya belum mengering, nah, belum mengering, maka apa dengan cara dua yaitu apa dicuci dan dibilas selesai. Jangan kalau darah haid yang masih masih apa basah maka dicuci dan dibilas, tapi kalau darah haid yang sudah kering ada bungpalanya maka dikerik. Nah dikerik gumpalan itu dibuang gumpalannya habis itu dicuci habis itu dibinas. Sebagaimana hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala an anha qalat ja'ti maratul nabiy sallallahu datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi ihdana yusibu sawbah min damin haid haid ah salah seorang dari pakaian pakaiannya terkena darah haid yang sudah kering oke, kebatasna apa yang akan dilakukan faqal Nabi sallallahu menjawab, wasallam menjawab tahuttuh kerik summa takrusu bilma kemudian cuci semua tandohu kemudian bilas, semua atau salivie kemudian sholat nah, dengan pakaian tersebut. Tapi kalau pertanyaan berikutnya, wayin bagi apa anda tali ka Bagaimana kalau bekas bekas warnanya itu masih ada setelah dicuci darah itu kalau sudah dicuci masih ada bekas darah, masih ada bekas apa namanya bekas warnanya? Tapi dah, jelas darahnya sudah tidak ada maksudnya itu, ya. tapi bekasnya warnanya itu masih ada. Gimana? maka fala baasa maka tidak mengapa bekasnya adapun bekasnya tidak tidak mengapa berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Anda Haula binti Yasar bahwasanya Haula binti Yasar pernah berkata bertanya ya Rasulullah laisa li wahid saya tidak punya kecuali hanya satu badu wa fihi dan saya haid pakai pasal, apa yang akan saya lakukan hal jika tahurti jika kalian sudah suci sudah bersih dari haid Baga silima diadam, cucilah tempat yang terkena darah, summa salifihi kemudian sholat Qalat ya Rasulullah, kemudian bertanya lagi Haula binti Hasan, illab yahru bagaimana kalau bekasnya sisa-sisanya itu masih ada ya Rasulullah? Artinya tidak hilang utuh, tidak hilang sempurna, masih ada bekas warnanya. Kemudian qal yakfikal ba, cukup kamu mencucinya dengan air, wala yadru kisaaruh dan tidak mengapa. Bekasnya hey, Yang keempat e, Wanita Itu kan Pakaiannya itu misalnya menjulur sampai ke tanah Pakaiannya itu Menjulur sampai ke tanah Sampai nyapu Apa, mem, apa istilahnya Nyapu Jalanan Pakaiannya itu sampai Kena di jalan sampai Membersihkan jalanan Nah, ketika dia melewati comberan itu kan najis, ya. Tapi ketika dia melewati tanah, nah pertanyaan bagaimana cara membersihkan bagian baju bawah dari wanita yang tadi melewati tempat yang najis, kemudian dia melewati tempat yang bersih, yang suci. Bagaimana cara membersihkannya? Adalah yang keempat. Perhatikan, tadhiru zairi sawbil mara, membersihkan baju ekor baju wanita. Maksudnya bagian bawah bajunya, ya membersihkan bagian bawah baju dari wanita. Berdasarkan dari ummu Walat Ibrahim, ada Ibnu Abdul Rahman Ibnu Auf. Anna ha salatu wassalam, dia pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, "Inni imratun atibu Zain, saya adalah wanita yang ekor bajunya itu panjang, wa amshi fil makanil qotar dan saya berjalan di tempat yang kotor." Faqalat Ummu Salamah, Kemudian menjawab, Nabi Sallam berawal menjawab, Kalau Nabi Sosalam yuntoahiru ma'amba, maka mensucikan sesudahnya. Kalau anda melewati tempat yang suci, maka pakaian yang terkena, yang bawah itu terkena najis, maka melewati tempat yang suci itu sudah mensucikannya. Itu sudah bisa membersihkannya dan boleh anda sholat dengan pakaian nah, tersebut. Itu cara membersihkan. Yang kelima. Bagaimana cara membersihkan baju yang terkena kencing bayi, kencing bayi laki-laki yang masih menyusui? Cara membersihkan pakaian, misalnya anda gendong bayi laki-laki, bayi laki-laki anda gendong, kemudian mengumpul di baju anda, nah, dia kencing di baju anda. Kira-kira cara membersihkannya gimana? Nah, cara membersihkannya cukup dipercikan saja, ambil air dipercikan di bekas kencingnya tersebut. Sudah, maka itu sudah mensucikannya Maka itu sudah boleh anda Pakai sholat dengan pakaian tersebut Cukup anda percikan saja Artinya percikan sampai kemudian Percikan air itu mengenai Mengenai pakaian uh, Mengenai baju yang tadi bekas kencingnya tadi Itu cukup dipercikan Tapi itu kalau kencing bayi Laki-laki, kalau kencing bayi perempuan Kalau kencing bayi perempuan anda gendong bayi perempuan, Anda gendong dia kencing di baju Anda. Kira-kira baju Anda gimana cara membersihkannya? Adalah apa? Dipercikan? Adalah dicuci. Kalau kencing bayi perempuan adalah dicuci, kalau kencing bayi laki-laki cukup dipercikan. Dalilnya mana? Kita lihat. Tatheeru suami, uh, tatheeru saubi mim baudi suami radhiy. Membersihkan pakaian dari kencing bayi laki-laki yang masih menyusu. Berdasarkan dari anak Isamhi hadib Nabi SAW dari Abisamhi pelayan Nabi SAW kal kalau Nabi SAW biu kesalimimbauli jari, dicuci, dicuci apa? Mimbauli jari dari kencing bayi perempuan. Kalau kencing bayi perempuan adalah dicuci cuci, wajrosu dan dipercikan mimbauli alubulah dari kencing bayi laki. Kalau kain kencing bayi laki-laki adalah dipercikan, kalau kencing bayi perempuan adalah dicuci. Di Baik, sekarang membersihkan mazi itu termasuk najis atau bukan? Mazi adalah najis. Bagaimana cara membersihkan mazi terkena celana atau kain? Bagaimana cara membersihkannya? Nah, membersihkan celana yang terkena mazi adalah apa? Caranya adalah apa? Ambil satu genggam air, satu telapak tangan air Ambil satu telapak tangan air, kemudian tuangkan di atasnya, selesai Ambil satu telapak tangan air Nah, kemudian apa? Anda sudah tuangkan aja di bekas madhi tersebut Berdasarkan dari ini Tathirul tawbiminal madhi Ya, membersihkan baju yang terkena atau kain yang terkena madhi An sahalibununain <binuhunei> qal kuntulqa minal hadisi datan wa inah wa kuntuk siruminhu alibtisal fa dzakartu zanikala wasla shasala fa ini cara membersihkan madiyah nabi sallallahu menjawab inna manudzika min dzalikal wudu ya rasulullah kaifa bimayusibu sawbi minhu qala yakfik anta khuzakaffan coba mengambil satu telapak tangan air mimain fatundahu bihi sauka-ka kemudian Anda tuangkan di bekas pakaian yang terkena mati. Ai sutara di mana kamu melihat annahu ada asaba minhu ah bahwa apa eh, mati itu yang mengenai eh, mati itu di pakaian. Sudah tuangkan saja satu telapak tangan air, ah, itu sudah dikatakan membersihkan. Baik, cara membersihkan sandal yang kena najis. Dengan cara apa tadi? Hah? Dengan cara adalah ben masjid dengan cara menggosok-gosok di tanah dengan cara menggosok-gosok berdasarkan danil an Nabi Said Nabi Said Al Hudri Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid fal yantur maka adalah dia memperhatikan. fa in raa jika dia melihat di sandalnya itu ada najis maka apa kali yamshahu Maka dia gosok-gosokkan Sendalnya di tanah Dan boleh dia sholat Dengan kedua sandal Tersebut Ini adalah Ini cara membersihkan uh, Kalau Sendalnya kena Najis Sekarang membersihkan Tanah yang kena najis Kalau diong poli misalnya dikencingi Tanah anda kencing di tanah Bagaimana cara membersihkan tanah yang dikencingi adalah pak disiram aja iya kan disiram teh dengan cara ma kalau orang kotoran kalau disiram malah tambah melebar ya kan itu kalau kencing adalah disiram sekarang bagaimana kalau kotoran di tanah bagaimana cara membersihkan e, najis yang ada di tanah yang di situ ada kotoran di atasnya gimana caranya kalau langsung disiram malah jadi Ah, melebar Caranya apa? Sudah Dibuang, diambil najisnya dibuang Atau dibalik Nah najisnya dibalik Ambil skop ya kan? Dibalik tanahnya Jadi tanah di atas Kotoran di bawah itu sudah cara Mensucikannya Itulah cara men Mensucikannya Jadi Tathirun Ardi Berdasarkan yang tadi yang kencing Baduy yang kencing di di masjid ya Nabi s.a.w. mengatakan Ya sudah tuangkan saja bekas kencingnya Di bekas kencingnya Tadi air, satu ember air ya, Maka itu sudah cara membersihkan Kalau kasur diampoli Cara membersihkannya gimana Cara membersihkan kasur yang diampoli? Nah Adalah apa? Dijemur, sudah Dijemur itu sudah mensucikannya Dijemur itu sudah mensucikannya. Walaupun misalnya bekasnya, bekas ompolnya itu masih. Bekas ompolnya itu kan membuat semacam pulau ya. So, artinya membuat. Nah ompol ini sudah dijemur itu sudah mensucikannya. Nah mensucikannya itu sudah dijemur cukup dijemur itu sudah mensucikannya. Tidak perlu dicuci. Tidak perlu dicuci begitu dia sudah kering boleh nggak anda tidur di atasnya boleh silakan anda tidur silakan anda sholat di atasnya nggak ada masalah walaupun itu tadinya bekas sompo anda sholat di atas kasur yang sedang di, tadinya diompoli kemudian setelah kering ya silakan nggak ada masalah itu cara membersihkan wallahu a'lam hey, ada pertanyaan sampai sini sampai sini terkait dengan najis air eh, dan cara mengusirkan Selain yang kita sebutkan di atas Selain yang kita disebutkan di atas Maka semuanya itu adalah suci Kotoran dan kencingnya air liurnya adalah suci Seperti kotoran cecak adalah suci Kotoran tikus adalah suci Kotoran kucing adalah suci semua kotoran kucing adalah suci bukan najis Kotoran tikus suci bukan najis Itu adalah bukan najis Walaupun nanti masih e, khilap Tapi di para ulama menyatakan bahwa Karena tidak ada dalil yang menyatakan Kotoran tikus itu adalah najis Tidak ada dalil yang menyatakan kotoran kucing itu adalah najis tidak Ada Adapun riwayat yang menyatakan apa kucing Karena kucing secara khusus mengatakan apa Rasulullah SAW ditanya apakah kucing itu najis e, Ditanya tentang kucing Rasulullah SAW mengatakan Innahalaisat bin najisah Kucing itu bukan najis. Kenapa? Apa sebabnya kucing itu bukan najis? Innaha inna ma hiya binatawafin sebabnya. Kucing itu bukan najis karena itu adalah bermanfaat bagi manusia. Sadannya itu adalah najis. Sadannya kucing itu adalah najis akan bermanfaat bagi manusia. Karena kucing itu suka wirawiri di rumah kalian. Dia tidur di kasur, tidur di sofa, tidur kadang tidur di pangkuan kita, Iya kan? Ya kan? menjilat itu seandainya itu adalah najis tentunya akan apa? akan memberatkan bagi manusia. Sekarang kucing dan tikus lebih banyak mana? Lebih banyak tikus. Bisa nggak kita mengarahkan Eh tikus kalau kencing jangan di kasur, jangan di nale, di jangan dibawa itu nggak bisa. Ya. Karena binatang itu tidak bisa di. Makanya apa? E kita katakan misalnya apa namanya kotoran tikus yang pas di rumah kita ada ini kemudian kita sholat itu bukan najis. Allah malang. yang air eh, anjing yang mengambil jana berisi air itu permasalahannya jadi tujuh kali dengan air dan kami dengan mandi itu kan dia ada airnya. Atau? Iya, yang yang ada riwayat itu adalah tuhurina ya hadirku maksudnya yang ber, berjana yang berisi air. Sebab kalau ember tol tidak ada air Dijilat oleh anjing, maka saya katakan misalnya ini, ini dijilat oleh anjing, ini kan benda tidak ada air, iya kan? Ini kan benda padat. Ember tidak dijila oleh anjing, tidak ada airnya. Maka ember itu apakah dicuci tujuh kali satu dengan tanah? Tidak. Kalau ember, hmm. hanya ember saja yang dicilat, tidak ada air. Maka cukup dicuci biasa. Cukup dicuci biasa sebagaimana saya katakan tadi. Anda digigit oleh anjing. Digigit oleh anjing pas di belakang. Bila. Di celana kalian digigit oleh anjing. Maka apa? Cukup celana kalian cuci biasa, gak perlu di, gak perlu pakai tanah. Gak perlu pakai tanah. Tapi kalau berisi air, ember yang berisi air... Maka airnya harus dibuang dan bekas uh, itu harus dicuci. Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebabnya kenapa syariat? Kenapa? Karena uh, ini ini mujizat dari syariat. Nah, kenapa kawan Nabi SAW memerintahkan dengan tanah? Kenapa? Karena bakteri yang dibawa oleh anjing itu tidak bisa hilang yang nempel di bibir ember itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan tanah. Anda pakai menggunakan pembersih apapun itu tidak akan pernah bisa hilang. Dan itu di, apa namanya, di Saudi, ada ikatan dokter di Saudi, itu meneliti dalam hal ini. Dijilat oleh anjing, satu bejana, sampel, satu sampel bejana, ya satu baskom lah. Di air, kemudian dijilat oleh anjing. Dalam hitungan menit, nah mereka pakai mikroskop, mereka bisa, apa namanya, dalam hitungan dari jilatan anjing sampai kemudian mereka meneliti, Ternyata bakteri itu mulai berkembang pesat ketika dia apa? Ketika dia ada air. Bakteri yang dibawa oleh air hujan itu langsung berkembang memenuhi di ember tersebut, di baskom tersebut. Dan itu apa? Kemudian dibuang airnya, dipakai pembersih apapun, pembersih sandal atau apa yang semisalnya tidak bisa hilang. Dan itu hanya bila bisa hilang bakteri itu dengan dengan tar. Allah taala alam dan ini termasuk mukjizat dari ya dari syariat. Allah tabarakalal. Terima kasih. Terhadap pertanyaan, air sumur yang tertutup terkadang baunya seperti bangkai. Kalau bau sumur, bau sumur itu bangkainya, misalnya manusia. Kalau bangkainya itu manusia, maka manusia itu adalah suci, bukan najis. Kalau bangkai manusia, maka manusia itu adalah suci, bukan. Najis, tapi kalau itu bangkai tikus Bangkai ayam, bangkai kucing, bangkai yang lain Maka itu adalah apa? Kalau air sumur itu kejatuhan bangkai tikus misalnya Berubah warna bau dan rasa Maka air sumur itu menjadi Najis Air sumur itu adalah menjadi najis Bagaimana cara membersihkan Bagaimana cara membersihkan air sumur Yang berubah warna bau dan rasa Karena bangkai Misalnya sumur, sumur itu kan airnya banyak Kejatuhan bangkai tikus Bangkai tikus mati dan merubah warna bau dan rasa. Maka air itu adalah apa? Air sumur ini menjadi najis. Cara membersihkannya gimana? Ada tiga cara membersihkan sumur yang terkena najis. Yang pertama. Diamkan air itu. Buang, artinya bangkai tikus itu dibuang. Kemudian diamkan air itu sampai beberapa hari sampai hilang warna, bau, dan rasa. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, sudah airnya dikuras, dikuras Sumur, setelah dikuras habis Kemudian keluar Air yang kedua ya. Kan? Nah penuh, itu boleh anda gunakan Itu sudah suci Yang ketiga, anda joki Apa namanya, nambai Nambai air sumur itu, air Sampai kemudian hilang warna bau dan Rasa, itu cara membersihkan uh, Sumur yang terkena Najis Allah kutala Kemudian yang ke pertanyaan yang berikutnya Jika jaket harimau najis apakah jika pegang jaket itu harus cuci tangan Atau ya tetap harus cuci tangan Dan orang yang sholat dengan pakaian dari jaket harimau Maka para ulama imadabnya imam ahmad itu tidak sah sholatnya Tidak sah sholatnya karena e, syarat Nanti di bab sholat akan kita sebutkan bahwa salah satu syaratnya sholat Itu pakaiannya harus bersih dari na, najis di antara pakaian yang bersih saja tidak boleh memakai pakaian dari kulit binatang buas, memakai kulit dari babi, kulit dari harimau, kulit cetak, kulit beruang atau kulit yang lainnya. Nah, Maka itu adalah uh, tidak sah sholatnya Allah Taala. Bismillahirohmanirohim. Wa Apa bedanya mencuci dengan membilas? Apa bedanya mencuci dengan membilas? Kan Ya sebenarnya istilah sama cuma Kalau saya mengatakan mengerik mencuci, mencuci kan? Apa namanya itu kan terlalu uh, Ini kan istilahnya balago istilahnya Sebenarnya mencuci, membilas itu sama ya? Cuma kan bahasanya kalau kita Kalau pakaian wanita yang terkena darah hati yang sudah kering Itu kan dikerik, dicuci, dibilas Kan begitu, maksud dicuci, dicuci lagi kan Bahasanya ya untuk memudahkan aja lah jadi sebenarnya membilas mencuci itu maknanya sama, cuma kita pakai bahasa yang lain. Mencuci, membilas kan gitu kan. Nah, saya kira maknanya sama. Itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya balab. Kemudian apakah mencuci itu harus menggunakan sabun? Tidak harus. Nah, mencuci misalnya mencuci pakaian. Wanita yang terkena darah haid yang sudah kering Dicuci dan dibilas tidak harus pakai sabun Allah Taala. Jadi bukan merupakan syarat mencuci harus pakai sabun Anjing najis zatnya saja Atau hanya kencing kotoran Saya katakan anjing itu zatnya Kalau zatnya anjing berarti semua yang ada pada anjing Bulunya, badannya, darahnya, kencingnya, liurnya, dagingnya Jeroanya, apa namanya Liurnya semuanya Semuanya zatnya ada pada anjing Itu adalah najis Cuma anjing kalau jilatan pada anjing Itu najisnya adalah termasuk e, Berat nah, Itu pun kalau dia menjilat pada benda yang Yang disitu berisi air Tapi kalau e, Tidak berisi air Maka dia sama dengan kotorannya sama dengan kencingnya Air e, liurnya itu Sama dengan kencing sama dengan kotoran Cukup dibersihkan Biasa Wah, kita wa Contoh celana saya terkena badan anjing. Apakah najisnya? Celana Anda terkena badannya, Anda nempel di anjing, anjing nempel di di, di celana Anda, maka celana Anda itu adalah terkena najis. Saya dicuci, cukup dicuci biasa. Kenapa? Karena namanya badannya anjing mesti menjilat. Ada jilatan anjing, badannya kan anjing dia jilati di badannya dan seluruh zatnya yang ada pada anjing makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memelihara anjing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping anjing itu adalah termasuk hewan najis, juga apa? Orang yang memelihara anjing, seorang muslim yang memelihara anjing itu pahalanya akan berkurang setiap hari satu kira. Seorang muslim yang memelihara anjing itu pahalanya akan berkurang setiap hari satu kira. Satu kira itu seberapa? Satu gunung uhud, satu gunung yang besar. Kalau anda punya pahala setiap hari satu gunung yang besar Anda memelihara anjing Maka apa? Pahala itu akan hilang percuma setiap hari begitu ya kan? Kalau anda tidak punya pahala satu gunung Berarti apa? Ha? Bangkrut ya kan? Bangkrut anda minus Anda tidak punya pahala sebesar itu ya berarti apa? Nanti kebaikan anda yang ditombokin Kebaikan itu yang ah, Yang apa namanya yang akan Uh, misalnya kebaikan anda yang dihabiskan Sehingga apa, Kalau anda tidak punya lagi kebaikan Maka itu adalah apa? Maka itulah ancaman bagi mereka yang memelihara anjing Di samping hewan itu adalah najis Juga hewan itu adalah apa? Akan mengurangi pahala kita setiap hari Itu kalau di dalam rumah Itu pun anjing uh, Kalau misalnya anjing berburu Kan anjing yang dibuat cuma ada tiga Anjing berburu anjing menjaga hewan terhadap Dan anjing menjaga rumah Menjaga ternak itu pun adalah di luar di kebun, anjing itu hanya di kebun, tidak di rumah. Kemudian yang menjaga rumah itu pun tidak dimasukkan di dalam rumah. Nah, di dalam rumah dia hanya menjaga di sekitar rumah, di luar rumah. Adapun yang menjaga hewan apa namanya berburu itu pun juga tidak boleh dipelihara di dalam rumah. Kenapa? Dan ada ancaman yang lain bahwa malaikat tidak akan masuk di dalam rumah jika di dalam rumah itu ada anjing di dalam. Ini juga apa? Kalau malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing, berarti yang masuk di dalam rumah itu apa? Setan. Kenapa? Karena setan itu yang paling suka dengan anjing. Hewan yang disukai oleh setan. Hewan yang suka masuk di yang disukai oleh setan itu pada anjing. Makanya apa? Anjing harus hati-hati karena uh, jin itu mumpulnya di situ semua. Bahkan apa? Dalam riwayat yang lain kalau kita sholat dilewati anjing di depan kita, maka sholat kita menjadi batal. Coba anda memelihara di dalam rumah, anda sholat. Kemudian anjing lewat di depan anda, maka sholat anda menjadi batal. Walaupun hanya lewat, anjing itu hanya lewat. Dalam hadith yang diluatkan oleh 5 muslim dari Qurayrah. Maka apa? Terputus sholatnya seseorang apabila yang dilewati itu adalah apa? Wanita, beledai, dan anjing. Jadi anjing adalah termasuk lewat yang... Allah Alloh dalam. Saya kira ini yang boleh saya sampaikan. Apa tu perniagaan setempat untuk